Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Pada siang ini kita dipertemukan. Semoga Allah meridai pertemuan kita. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita cermati Ada empat gelar Yang Allah berikan kepada manusia Di dalam Al-Quran Manusia diberi gelar sebagai makhluk yang mukarram Kemudian juga mukallaf Ya, Bukan mu'alaf, mu'alaf beda lagi Mukallaf Jadi mukarram, mukallaf Kemudian manusia itu disebut makhluk yang mukhayyar dan disebut sebagai makhluk yang majzi. Jadi ada empat gelar yang Allah berikan kepada manusia. Mukarrom, mukallaf, mukhayyar, majzi. Itu yang akan jadi pembahasan kita pada siang ini. Apakah yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk mukarrom? Mukarrom itu artinya atau terjemahan mukarrom itu adalah dimuliakan Dimuliakan Bapak ibu sekalian Tolong digarisbawahi Bahwa Allah memberikan Suatu pernyataan secara eksplisit ya, Dijelaskan di dalam surat 32 ayat 9 Jadi nanti saya lihat ada beberapa yang nyatet Anda pelajari di rumah Surat 32 ayat 9 Surat 30 ayat 30 Surat 17 ayat 70 Surat 72 ayat 1 sampai 3 Surat 2 ayat 34 oh, Terlalu cepat diulangi Surat 3 ayat 9 Nah kalau saya ceramah Tidak ngutip ayat Saya itu suka gak mantep gitu loh Jadi kayak apa? Kayak gak ada rujukan Padahal rujukannya kan banyak Surat 32 ayat 9 Ini Mukarram ya Mukarram, 32 ayat 9 Surat 30 ayat 30 Surat 17 ayat 70 17 ayat 70 Surat 72 ayat 1 sampai 3 Surat 2 ayat 3 4 surat 6 7 ayat 15 6 7 ayat 15 surat 45 ayat 12 sampai 13 ini baru satu poin mukarrom akan kita break down apa maksud ayat-ayat itu pertama kenapa manusia itu mukarrom dalam surat 32 ayat 9 disebutkan, nanti Bapak Ibu bisa cek di dalam Al-Qur'an, surat 32 ayat 9 itu Allah memberikan kehormatan, Allah telah tiupkan pada manusia itu roh Allah. Wa nafakho fihi min dan Allah telah tiupkan pada manusia itu rohnya. Rohnya di situ roh Allah. Makanya kalau seseorang itu mati, catat yang mati itu fisiknya Rohnya tidak mati Roh itu cuma pindah tempat Dari alam dunia ke alam barzah Kenapa roh tidak mati Wa <tuk> Allah sendiri yang meniupkan Roh kepada manusia Kalau jasad kan fana Jasad itu fana Pak. Ya. Dulu Kita kan kulit itu mulus Sekarang Ya ada beberapa yang sampai rempel, jadi ada yang cuma keriput, tapi ada beberapa yang sudah rempel. Rempel. Ya. Uh, udah gitu apa? Fisik kita tadinya kuat, nanti menurkan gini. Tubuh manusia tetap, ya, top speed, stagnan, degradasi, gitu. Pasti tetap. Sebelum 40, puluh, makanan masih makan sate, makan cerowan, makan. Nah. Kalau sudah 35 makan jeruan sekali langsung ya Allah cangkeng kena. Makan sate tensi naik. akhirnya setelah usia 40, 50, terutama usia 50, apa makanannya? Pepaya, mentimun, pepaya, mentimun. Gitu. Dan sayur-sayuran. Kenapa sayur-sayuran? Karena terbukti sapi pun tidak kena kolesterol. Sap sapi itu segitu gedenya kolesterol Kenapa? Sayur sayur, Terus gitu. Nah saudara-saudara sekalian Itu mukarram Jadi secara fisik manusia itu drop Nanti mati Dikubur Menyatu dengan tanah Tapi ada yang tidak akan pernah mati Roh Makanya yang namanya mati itu kan Perpisahan antara roh dan jasad jadi yang akan fana itu jasad, rohnya tidak. Wame warohihim barzahun ilayau mu yubathun. Roh itu oleh Allah akan ditempatkan di alam barzah. Berarti bukan mati. Makanya untuk orang soleh, Allah berfirman: Walataku luli majukta lufisa bilillahi amwats bal ahiya walakillatashurun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Dia hidup di sisi Allah. Jadi rohnya dapat kehidupan. Jadi yang mati itu jasad. Nah manusia itu mukarrom. Makanya kalau kita ingin benar-benar jadi orang mulia. Yang harus dirawat bukan sekedar jasad. Karena jasad dirawat sebagus apapun mengalami degradasi. Apalagi kalau gak dirawat gitu. Ya Dirawat saja mengalami degradasi. Nah justru yang harus supaya abadi roh. Roh itu abadi. Tapi sayang kita seringkali Melupakan yang abadi Dan kita terjebak dengan hal-hal yang fana gitu. Nah ini dijelaskan Di surat, itu alasan kenapa Manusia mukarram, surat 32 Ayat 9, surat 30 Ayat 30 Menjelaskan bahwa Allah telah menanamkan Pada manusia itu Jiwa spiritualitas Yang dalam bahasa Quran, jiwa hanif Kalau bapak ibu baca Bukunya Ian Marshall dan Danah Zohar, dua orang yang ahli bidang biologi otak, dia mengatakan kalau Danah Zohar dan Ian Marshall tuh pada diri manusia ada chip, ada modul ketuhanan yang dia sebut dengan istilah God spot. Saya tidak menyebutnya G spot tapi God spot. Walaupun G spot juga sih enggak masalah, tapi G di situ God. Ya, tapi kalau saya bilang G spot Anda takut menafsirkan hal-hal lain yang tidak proporsional makanya saya bilang teori Ian Marshall yaitu god spot atau god modul itu yang disebut dalam Quran jiwa hanif. Makanya orang kalau taat beragama cenderung tubuhnya akan lebih merasa tenang. Pak, Bu, jangan dikira zikir, doa itu tidak memberikan ketenangan. Itu terbukti memberikan ketenangan. Kenapa? Karena ternyata si god spotnya itu difungsikan, diinstalkan e, ininya apa sih software kedekatan kita dengan Allah. Jadi sudah ada itu. Makanya orang yang tidak dekat dengan Allah ketika punya masalah seringkali limbung, seringkali tubuhnya rusak. Ya, gitu. Nah, ini yang menurut teori Ian Marshall itu yang disebut dengan Godspot atau God Module. Tapi kalau menurut surat 30 ayat 30 itu yang disebut dengan jiwa hanif. Jadi Allah tanamkan itu. Makanya manusia mukarram. Terus yang ketiga, Saudara-saudara, surat 17 ayat 70 Memang Allah secara eksplisit Sudah memberikan kemuliaan Dalam surat 17 ayat 70 tuh, Walakod karomna bani adam Sungguh kami telah beri kemuliaan Pada manusia Jadi memang bukan karena sekedar Ditiupkan roh, bukan sekedar Diberikan god modul Tapi juga Allah sudah Menetapkan memang manusia itu dimuliakan Sudah diberi SK nya Nah Kemudian ayat yang tadi anda tulis, ya surat berikutnya surat 17 eh, surat 72 ayat 1 dan 3. Oleh karena itu nabi yang Allah utus untuk kalangan jin pun dari kita. Jin tuh nggak punya nabi, ba. nabi nanti ke kita. Makanya aneh kalau kita minta tolong ke jin, jin aja butuh kita, gimana? Itu sebabnya kalau kita sampai minta tolong ke jin. Kenapa di dalam surat Jin ayat 6 hukumnya haram? Kenapa kita sudah menginjak-injak harga diri kita? Sama Allah di surat 17 ayat berapa? 17 ayat 70 sama Allah sudah dimuliakan. Walakod karomna bani Adamah fil barri wal bahri ya, muliakan. Lalu di surat ke 72 ayat Saat surat 72 ayat 1 dan 3 Allah sudah menetapkan bahwa nabi itu dari kalangan manusia, tidak dari kalangan jin. Eh, manusia minta tolong ke jin, makanya Allah haramkan di ayat 6-nya. Wa annahu kana rijalun insi ya'udzu nabiri jaliminal jin faza dudhum ruhaq. Ada manusia yang minta tolong kepada jin dan itu semakin menambah dosa. Gitu alasan kenapa kita dosa minta tolong ke jin kita sudah nginjak-nginjak harga diri kita makanya kalau kita minta tolong ke jin kita akan diperbudak oleh dia sok anda minta tolong ke jin pasti ada kompensasi minta tumbal kata orang sunda mah tumbal itu kompensasi makanya orang yang pernah minta tolong ke jin mau matinya susah anda tetap nggak percaya lihat karena jin itu minta tumbal pak dia minta kompensasi aku udah ditolong ke kamu fisik Ya, misalnya gini, orang itu oleh Allah sudah ditetapkan meninggalnya katakanlah 2006. Tapi karena dia pernah minta tolong kepada jin, dia pernah berkolaborasi dengan jin, dia pernah menginjak-injak harga dirinya dengan cara minta tolong ke jin. Jin itu punya beginning, sok saya tolong, tapi kamu nah makanya meninggal tahun 2005. Itu dibikin sakitnya bisa dari tahun 2004 dan sakaratnya lama. Itu sebenarnya tetap aja meninggalnya sesuai yang ditetapkan, tapi itu makanya orang yang udah pernah minta tolong ke jin anda gak percaya? Lihat. Sakaratnya lama. Sakaratnya susah, gitu kan. Oh, gitu. Makanya kalau di antara, saya lihat ada beberapa yang pernah minta tolong, taubat, ke Allah. Nggak, saya kan gak mungkin nunjuk Anda, tapi dari cara gak mungkin. Tapi dari cara Anda menatap itu terlihat. Terlihatlah. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan Mana yang pernah minta tolong ke jin jintu, misalnya Anda datang ke dukun, apakah itu untuk pangkat, apa untuk kedudukan, atau kewibawaan. Kalau ibu-ibu mau untuk ini, supaya cantik itu apa? Susuk. Adi susuk KB memang enggak apa-apa, Bu ini susuk kecantikan. Kalau bapak pelor biasanya. Ya kan? Kalau ibu-ibu susuk, kalau bapak-bapak itu pelor. Ada apa ya? Anda mah susah menggaul. Pelor. Pelor. Nah, Ya, <laughs> enggak saya bilang pelor itu pada Allah, pelor bukan pelor itu untuk supaya gagah apa supaya kelihatan ganteng itu kalau datang ke dukun kalau laki-laki itu namanya minta pelor. Kalau ibu-ibu itu namanya minta susuk gitu. Itu setelah saya mempelajari dunia perdukunan, saya tahu kan saya pelajari aja, ya. Itu sekadar uh, by research aja, riset aja tidak saya melakukan hal itu. Dengar ya, kalau sampai saya melakukan hal itu dengar, naif ada udah tahu ayatnya enggak boleh enggak boleh Pak ini, ini kita bicara mukarrom dimuliakan kita ya makanya kalau ada yang kesurupan minta itu ini jangan mau Anda diperbudak kata yang kesurupan teh saya minta kan kalau yang dulu kesurupan tuh biasanya minta eh, kopi tubruk minta apa namanya eh, ayam sekarang mah beda di, di Unisba ada yang kesurupan mintanya tuh apa danking donat jadi jin juga saudara-dardan dan kendonat. Jang ditentukan dan kendonatnya yang di mana? Tahu lagi jin teh. Dikasih yang di BSM enggak mau. Harus yang di mana gitu. Disiapkan gitu. Jangan. Itu pas saya mau sembuhin Kan gampang nyembuhin orang yang kesurupan. Tatap matanya, tampiling. Ih, eh, ta percaya. Ih, eh, Anda enggak percaya? Kalau ada yang kesurupan jangan. Kita tuh harus pede. Apa kamu Keluar, pak, gitu kan. Biarin sih itunya rada sakit sedikit juga. Tak, tak, gitu ya. Tapi saya suka lihat orang, pernah ada tentara kesurupan, pak. Serius ini? Tentara kesurupan? Oh, akan gitu. Kalau anak mahasiswi pernah kesurupan di Unisba saya tidak pernah tidak berani nampilin. Saya bilang, "Keluar." Kata saya keluar-keluar kan gitu kan. Ini tentara, tentara mah enak, ceget-ceger ke saya teh. Kan gitu. Dadiana kan enggak kerasa, langsung keluar. Terus jin itu biasanya bisa minta konvensi gini, "Sok saya keluar," katanya, "tapi bacakan surat Yasin." Ya. Cekset teh, embung orang bacakan surat yasin atun mun panjang, cenah ayat kursi. Saya enggak mau saya bilang, gitu kan? Ya kalau enggak mau cenah bisi panjang tina ayat kursi atau qul Terus gitu kan? Nyatu cik bismillah cenah. Eueuh ceuk saya teh Saya tidak pernah mau disuruh baca apapun oleh jin. Dia, dia memperbudak kita. Enggak usah nurut ke jin, walaupun dia nyuruh yang benar, itu kesalahan kita. Dia mah ada jin yang saya soleh nyuruh salat, nyuruh taat. Eh, kata nabi, jin itu kadzub, pendusta. Jangan Anda percaya. Saya bilang gini, ada yang kesurupan di Unisba itu, saya bilang kalau keluar kamu gitu ya, dia bilang sok saya keluar tapi kamu kudu baca ayat kursi, saya kan nolak, sok kulhu, sok bis, saya bilang hei boro-boro satu ayat, satu huruf pun kamu suruh, saya tidak akan mau, cek saya keluar keluar, saya nggak mau bergeni, nggak mau, ya kalau kita nurut, berarti kan kita kalah, ya keluar, keluar, akhirnya maghizan, nyatu adik itu mas saya keluar gitu. Aduh, anda nggak percaya? Anda nggak percaya ya? Beda dari cara ketawan itu juga. nggak percaya. Nggak percaya ya? Aduh, nggak percocok. Ya, cik ada kasuslah satu gitu. Itu ya? Itu kenapa? Mukarom pak, kita itu diberi kemuliaan. Makanya apa? Kenapa kita diharamkan kedukun? Kenapa diharamkan klenik? Kenapa diharamkan mistik? Mukarom kita itu. Itu konsep Mukarom dimuliakan. Masa dimuliakan kudu tunduknya yang begitu gimana sih? Itu mukarram. Malaikat saja disuruh sujud. Izqulnalil malaikatisjudu liadama fasajudu illaa iblis, sujudlah kamu. Kita tuh dimuliakan. Malaikat tuh disuruh sujud kepada Adam. Bapak, Ibu baca tuh ayatnya di surat Al-Baqarah 34. Usjudu li Adam. Masa malaikat saja disuruh sujud kepada Adam kemudian kita sujud ke jin. Mau dikemanakan? martabat kehormatan dan harga diri kita. catat mukarom nah, makanya betul kalau ada kan kadang-kadang pembawa acara suka bilang gini, yang akan memberikan ceramah hari ini adalah al nah, mukarom Nah, mukarrom itu yang di, dimuliakan. Gitu. Tapi itu ustaznya jangan pede, eh jangan sombong gitu. Dan semua orang juga mukarom itu jadi semua orang juga mukarom sebenarnya dimuliakan dengan konsep ayat-ayatnya saya sudah tadi jelasin, jadi ketika saya ngomong ayat-ayatnya ada itu sebabnya pak bu ya e, sekali lagi tapi sayang sorry sorry sayang nih ya. saya tuh prihatin lihat bangsa kita lihat terutama peranan media sekarang ini banyak media yang memblow up klinik dunia klinik itu saya prihatin kita dibuat dalam kehidupan yang malah malah kita tuh di diciptakan 2 sebulan yang lalu sebulan yang lalu saya sampai terheran-heran itu ada so kita kan ada acara di salah satu TV swasta ya gitu. Um, saya tidak perlu menyebutkan TV-nya kan bisa dianggap iklan. Gini aja nonton aja Anda tiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai setengah 6 di RCTI. <laughs> Jadi kalau hari-hari lain TV TV yang mana saja boleh. Semua TV itu kan bagus. Tapi kalau hari Sabtu jam 5 sampai jam setengah 6 itu yang terbagus RCTI. Dengar itu catatan saja. Nah, saudara-saudara sekalian ya, kan gitu, Karena ada saya maksud saya. <tuh> itu saya pernah kaget lihat ada tiga kasus. Jadi di TVRI pernah di-blow up seorang dukun yang bisa menyembuhkan orang yang tidak punya anak. Jadi TVRI mengangkat seorang... Paranormal atau dukun atau apalah. Di TVRI. Di Depok. Si orang. Apa yang terjadi? Uh oh, itu pasiennya Pak. Wah berbondong. -bondong. Bukan hanya orang-orang yang pendidikannya rendah. Orang berpendidikan tinggi pun datang. Dan justru yang diwawancarai di RCT itu justru yang jadi korban. Korbannya itu yang tercatat tiga. Kasus pertama itu lulusan UI jadi tidak dijamin maaf ini kalau ada yang alumni UI saya tidak mengatakan UI-nya jelek ini oknum oknum masa jebolan UI percaya ya kini dia itu udah 8 tahun ingin punya anak karena dia nonton di TVRI bahwa ada dukun yang bisa menyembuhkan dia sudah berobat tapi ah, cina yuk dukun dikasih ramuan benar pak begitu minum ramuan mensnya berhenti perutnya membengkak. Tapi aneh. Si dukunnya bilang, enggak boleh diperiksa USG, enggak boleh datang ke dokter. Jangankan ke dokter kebidan juga enggak boleh, hanya ke dia. Gitu kan? Kan kalau kita nanya orang normal merenan udah 4 bulan tuh harus dirasakan kok udah 7 bulan enggak ada gerakan tapi perut ngededein. Setelah 9 bulan ditunggu-tunggu melahirkan, melahirkan 10 bulan, 11 bulan, sampai 15 bulan tidak melahirkan. Itu sampai oleh suaminya dipaksa dibawa ke rumah sakit. Ternyata begitu diperiksa oleh dokter, tumor. Jadi minum ramuan, itu ternyata merangsang tumor. Ya, operasi besar, tumor. Kasus yang kedua, nah kalau itu kan dia membesar perutnya itu, isinya bukan anak, tapi tumor dari apa? obat. Obat itu yang kehus kedua. Nah, ini mah jin. Karena hamil setelah 4 bulan ada gerakan. Gimana? Eh, Ibu, gerakan kan gitu. Tapi aneh, gerakannya itu hanya malam. Siang enggak? Waktu ditanya kenapa ya? Ya, siang bobo gitu. Gitu. 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan, gerakan ada, Pak? Gerakan. Sampai si ibu itu teh apa? Ini mah udah 11 tahun ingin punya anak. Uh, kamar nanti sudah dihias katanya ya. Ya kabayanglah pada pak anak pingin gitu. Dihias dengan ya gitu kan. Apa yang terjadi? Di suatu malam dia bermimpi ada orang yang datang. Dan merebut anak dari perutnya. Jadi perutnya tuh begini. Pas bangunnya rata. Gak ada. Itu ada korbannya. Gitu. Dari dukun yang sama. Gitu. Itu Pake jin tuh, gerakan itu tiba-tiba hilang, -tiba sok apa? Bisul, why ada proses, saudara-saudara, ininya pecah sampai hilang tuh. Ini apa? Hilang. Kasus yang ketiga, ini lebih spektakuler dari yang ini. Dia hamil, ya. Dan ini aneh. Sekarang mas hidupku itu tuh bilang, ibu setelah empat bulan boleh diperiksa ke dokter. Kalau yang lain-lain nggak -lain boleh, ini boleh diperiksa ke dokter diperiksa, bahkan di USG usia 7 bulan kehamilan benar itu anak laki-laki brol lahir, tapi sebulan kemudian suaminya menceraikannya karena anak itu mirip dukun <tik> <tik> mirip saudara-saudara dan akhirnya dukun yang pernah di blow up oleh salah satu televisi itu oleh suami ini diadukan oleh ke polisi Kemudian itulah akhirnya terbongkar. Akhirnya, jadi ada yang memang pakai jamu-jamuan, kemudian yang bikin perutnya membesar adalah tumor. Yang kedua memakai jin, yang ketiga mah beneran dihamili. Makanya itu yang membuat suaminya akhirnya mencarikan, Subhanallah, Eh etawajahnya mirip pak. Mirip. Ya, suaminya juga jadi curiga tuh. Dites darahnya, ya, belum DNA darahnya aja udah beda. Masa suaminya A itu B, kan gitu sama ditunya. Ah oh, udah. Suaminya melaporkan, ditahan. Makanya diangkat tuh, Pak. Kita ini kadang-kadang ya, maaf. Kita di di dihidupkan di, di, di dalam dunia yang memang mistik. Berobat aja. Uh, tuh. Banyak orang-orang yang berpendidikan, berharta. Masa percaya dengan pengobatan yang dipindahkan ke binatang? Pakai jin, Pak. Sok pakai apa menurut Anda? Pakai ilmu apa? Sinar X, nggak mungkin sinar X, <laughs> nggak mungkin sinar X, ya orang sakit, ini apa namanya tuh sirosis apa, kanker empedu dipindah karena sapi Udah parah, batu ginjal pindah ke ke ayam, ayama. ini kalau ayam kan kecil jadi jarawat ayam, jadi mun jarawatan ayam. Oh, dikitu teh ketelur, Pak, dikini-kini nih. Wah, dikitu teh orang alihkeun, tep. Ah. Tempelkeun kana sapi. Uh, sapi teger, ya, oh, sapi teh gegegerjedan. Ya, bisa mati itu sapinya. Ujin oh, teh. Sekarang mau pakai apa? Jin itu. Bayar 8 juta, 10 juta. Ya, bayarnya 10 juta untuk mengganti sapi. Sapinya 3 juta sih, ya, mungkin ada ongkos-ongkos lain. Teh dan itu apa? Di blow up di TV. Uh, itu berbondong-bondong orang ke situ. Yang menarik bukan hanya orang yang masyarakat bawah yang tidak terdidik, orang yang well educated, ada PhD lulusan Amerika percaya. Pas pulang mawat. Mawat. Itu dah da, dokter ini dokter yang nanganinya kan salah satu dosen saya. Dia cerita. Um, Tuh, kenapa umatmu itu suruh benar mikirna gitu. Kan dari dosen ke mahasiswa enggak apa-apa kasar juga ya. Am, tuh, kamu tuh gimana ceramah di sana sini? Benerin tuh umat. Kenapa? Heh, aina dia cerita. Itu udah jelas hasil penelitian dokter itu udah jelas-jelas. Eh, datang ke yang begitu, ya. Kan orang yang ginjalnya sudah bermasalah tuh minum juga harus ditakar, Pak. Kan? Ya kan? Ya anda belum sakit ginjal sih jadi nggak tahu kan itu itu ditakar datang ke yang obatnya dipindahin tadi disuruh sehari minum dua botol aqua yang gede gitu walaupun didikirkan dulu jebol ininya ginjalnya tuh Pak dan itu orang terdidik loh jadi wah menurut saya ini bahaya nih umat kita ini dirusak akidahnya maaf kalau saya rada kasar ya. ada saat saya lembut dan lebih seringnya kasar untuk akidah itu saya enggak mau kompromi. Oke, kalau urusan akhlak itu ya harus kompromi. Akidah itu dap dap dap dap gitu. Kenapa? Kita itu mukarrom, Pak. Mukarrom itu dimuliakan. Saya sengaja kalau bahas mukarrom itu saya tidak ngomong apa-apa karena sekarang ini umat tuh sedang di, dicekoki dengan itu klinik-klinik begitu, pengobatan klinik segala macam dan TV memblow up. Kenapa? Karena kalau TV mah tidak berpikir tentang merusak akidah dan tidak banyak yang iklan atau tidak gitu walaupun menurut anda mah eh kampungan ada iklannya banyak huh. apa KDI iklannya banyak kata anda mah kampungan iklannya banyak huh. keluar ada Nazar ada Aan tapi Aan katanya sudah tereliminasi <tapi> bukan Aam Aan Aam beda lagi Aan jadi dulu KDI kan dihina. Oh, dangdutan dangdutan. Itu yang iklan banyak. Apa? TV Blow Up terkenal tuh. Sekarang yang jadi jago Nazar katanya. Apa? Nazar ya, Nazar. Apa? Saipudin. Iya, <guluh> <guluh> yeah, Saipudin. Ya, yeah, tuh kan. Jadi kalau televisi mah urusannya bukan idealisme. Dapat iklan banyak enggak gitu. Anda kira yang namanya KDI, yang namanya Indonesian Idol, Indonesian, Canti, Indonesian Model, Indonesian Cantik. Terus apa, laki-laki apa yang digeje burguan dengan apa tuh. <laughs> apa, sang lelaki ya. Itu kan membuat orang menjadi instan. Setahun yang lalu siapa di antara bapak ibu yang kenal yang namanya Ferry, Kia, Tia, Mawar. Siapa yang kenal? Jawab siapa yang kenal? kecuali saudara dekatnya tapi itu yang namanya Ferry Kya Tia Delon Joy semua sekarang wah kan gitu itu membuat orang apa hidup dalam dunia yang instan itu kan mendidik. wah makanya saya pernah dengar dua bulan yang lalu ada seorang pengamat dari Iowa State University di LIPI. dia memberikan satu ceramah pemikiran ya saya ikutin itu katanya Indonesia itu sebenarnya mengalami uh, jadi gini uh, Upori apa termasuk di media dulu memang kita dikekang tapi wah oh, gitu kan tapi kita sudah berlebihan loh pak bu itu dibanding dengan Jepang dengan Amerika kita tuh sudah lebih ini mereka itu ada aturan dan lebih bahayanya itu Menteri Penerangan ditiadakan itu tuh sebenarnya ya ya oh, itu tuh saya setuju kalau yang namanya kritikan itu harus terbuka segala macam. Tapi kan kalau yang namanya dunia klinik, dunia apa? Eee, seks bebas pergaulan kan itu ada tuh ada aturan main. Bapak Ibu sekalian itu kita bicara tentang mukarrom nih, mukarrom satu, mukarrom dua. Mukallab. Nah, kalau kita bicara mukalaf, dari mukarom, manusia itu diberi mukalab. Mukalab itu tanggung jawab. Karena dia diberi kemuliaan, dia diberi tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Nah, apa tanggung jawab manusia? Apa mukalafnya? Satu, surat 51 ayat 56 bertugas untuk ibadah. Itu udah pada tahu. Dua, surat ketiga-tiga ayat 72 berkata. Manusia diberi beban, diberi mukalaf kewajiban untuk memerangi kebodohan dirinya. Surat 33 ayat 72. Jadi manusia itu kan mukalaf, diberi tanggung jawab. Tanggung jawabnya satu untuk beribadah. Wa maqalak tuji nawal insya Allah. Dua, manusia ditugasi menurut surat ke 33 ayat 72, manusia diberi tanggung jawab untuk memerangi kebodohannya. Karena aslinya manusia kan bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la Sungguh kami telah melahirkan dari rahim ibumu kamu tidak tahu apa-apa. Blank. File kita kosong. Eh uh, memori kita kosong. Ya. Kosong, Pak. Makanya kita punya mukalla, punya tanggung jawab untuk memerangi kebodohan kita. Nih, ya, memori yang Allah berikan itu isi. Ya. hanya memang beda-beda nya Beda aya ada yang sepuluh, ada yang lima, ayam satu giga gungnya mengah nyampe. setiap kali dimasukkan file hang, file hang, ada kan gitu. karena, karena, ya karena giga nya. kan saya pernah bilang di forum ini, ya, bahwa Allah sudah memberikan kepada orang itu kemampuan akal yang berbeda beda, tapi kita kudu ikhtiar. makanya kan yang menentukan kecerdasan itu tiga turunan genetik Gizi Gizi stimulus Gizi kan Saya pernah sampaikan Makanya ibu yang sedang hamil tuh gizinya harus bagus Walaupun di kita ini ada salah kaprah ya, Kalau ada anak kurang cerdas tuh dibodoh-bodohin di Dasar otak tempe, otak tahu ya, Otak impun Padahal tahu tempe impun tuh kan bergizi Bergizi itu Saudara-saudara sekalian Nah Ternyata Allah berikan Kepada manusia Uh, apa namanya itu Suatu tanggung jawab Sebagai mukalaf, diberi tanggung jawab Untuk memerangi kebodohan dirinya Makanya learning, learning, learning Belajar, belajar, tapi pak Kita akui, bangsa kita maaf Belum termasuk bangsa pembelajar Kita ini belum menjadi Learning society Kita ini sekarang, dulu dulu Belum ada TV, kita ini menjadi Masyarakat yang senang mendengar Makanya dulu kan wayang itu uh, dengar wayang tuh ada yang semaleman ya sekarang sudah mulai pindah bukan ke hearing society tetapi ke watching society kan ada yang watching society ya dan pak bu memang yang ideal kalau kita ingin melaksanakan sebagai makhluk mukalaf kita bukan hanya jadi watching society tapi harus jadi learning society learning society dan yang lebih parah lagi banyak di masyarakat kita tidak masuk Hearing Society, tidak masuk Learning Society, tidak masuk Watching Society, malah masuk ke Cacing Society. Ini, ini parah. Cacing Society. Cacing Society itu yang disebut dengan Kuulen, saudara-saudara. Ya. Nah, Pak, Bu, kita ini makhluk mukalaf yang harus menghalangi kebodohan diri kita. Dan yang paling ideal adalah kita menjadi learning society. Persoalannya, terutama kita dan juga mungkin anak-anak kita, kita ini sudah dicekoki dengan lebih enak, jadi watching society. Padahal penelitian menunjukkan, kalau kita cuma nonton, ya, maka yang diasah oleh tontonan itu emosi. Tapi kalau kita reading, yang diasah adalah ketajaman intelektual. Jadi gini, kalau bapak ibu punya anak, rajin main game, atau play shayton, eh, playstation, play kan gini nih, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. walaupun benar dalam playstation itu kan ada mikir, tembak sini nih, nih, pak bu, itu anak sedang diasah emosinya, makanya kan kalau mukul, dah, dah, dah. begitu adiknya macam-macam, kamu gimana, dah. itu mirip, yang, yang ada di dia itu, yang ada di, di game itu ada nah, gitu jadi kalau adiknya belum tak gitu nggak seperti kan di di gini dah. itu kalau orang nonton yang diasah emosi emosi tapi kalau orang itu baca yang diasah intelektual makanya bapak ibu bersyukur kalau punya anak rajin baca komik dibanding dengan rajin main game baca komik itu yang diasah intelektual jaringan jaringan ya itu walaupun komik nggak apa-apa daripada nonton atau main game komik itu lebih bagus untuk otak daripada main game kalau main game itu yang diasah emosi pak tapi kalau baca komik itu intelektual dan imajinasi karena baca gitu imajinasi positif susah sih kalau ngobrol orang, orang dewasa ya nah, kalau anak-anak bilang imajinasi itu itu imajinasi yang positif tetap gitu makanya kalau bapak ibu jalan-jalan anak minta pah beliin komik ya beliin aja tapi memang kita lihat kira-kira yang cocok dengan umurnya daripada pah beliin CD ya yang saya maksud CD itu compact disc ya pah beliin CD CD apa CD game itu CD game ini itu batasi nah ya. kenapa karena beda nah saudara-saudara sekalian ternyata tugas kita sebagai manusia itu mukalaf mukalaf itu ibadah kemudian yang kedua memerangi kebodohan ya Surat ke-33 Terus surat ke-4 ayat 24 Kita mukalaf Diberi beban, diberi kewajiban Untuk memperbaiki kelemahan Gini Pak Bu Manusia itu diciptakan oleh Allah Dengan sejumlah kelemahan Jadi tidak ada manusia yang sempurna Nah mukalaf Tugas kita bagaimana memperbaiki Kelemahan-kelemahan itu Gitu oleh sebab itu kalau kita nyadar, nyadar, sadar betul bahwa kita ini makhluk yang mukalaf, selalu kita menjadi orang yang melakukan continuous improvement. Jadi apa sih kelemahan saya? Perbaiki, perbaiki, perbaiki. Nah itu mukalaf. Ini dijelaskan surat keempat ayat 24 gitu, ya. Kemudian yang berikutnya masih mukalaf. Ini dijelaskan surat kedua ayat 34 kita. Diberi tugas untuk memanage isi bumi ini Makanya kita dilarang untuk membuat berbagai kehancuran Membuat kerusakan Karena memang manusia ditugasi sebagai mukalaf untuk memanage bumi ini Jadi baru dua hal yang saya sampaikan hari ini Satu kita ini mukarram Dengan seabreg ayat yang sudah saya jelaskan tadi Yang kedua kita ini mukalaf Kita diberi kewajiban untuk ibadah Kewajiban untuk memerangi kebodohan, kewajiban untuk apa tadi e, memperbaiki kelemahan diri kita dan berkewajiban untuk memanage isi bumi ini karena itu diserahkan kepada kita sebagai makhluk yang mukalaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup. Kalau tidak ada ya silakan. Ya. ya yeah. sedemikian percayaannya ya yeah. jadi di mana dia letak letak bisa lebih terjaganya berobat ke dokter dengan berobat kepada paranormal ya yeah. saya setuju bahwa dalam sekilas itu sepertinya berobat ke paranormal dan ke dokter hampir sama seolah-olah dokter yang menyembuhkan kan gitu hanya ada beda pak kalau ke dokter itu by education ada kurikulumnya Ada orang itu ada tahapannya Gitu loh, ada Tapi kalau paranormal Itu kurikulumnya Gak jelas, dan ingat loh Paranormal itu Bapak ibu bisa cek Orang yang bisa menyembuhkan, dulunya dia Pernah sakit kadang-kadang, banyak yang dulunya Sakit, akhirnya dia bisa menyembuhkan Tadinya sakit yang... Biasanya orang yang gitu dulunya Riribit kata orang sunat Riribit itu Apa ya Tik tik berak, nah, itu ri ribet. Tik tik berak. Nah, bedanya kalau paranormal itu dia tidak sistemik pak. Tapi tentu saja kita berobat ke dokter pun salah besar kalau kita mengatakan itu sembuhnya oleh dokter. Tetap oleh Allah. Namun Nabi mengatakan tadawwuyah ibadah Allah fakin aliku lidain dawwah walat tadawwubiharom. Nabi sudah antisipasi. Berobatlah kamu. Nah, berobat. ya, Tapi jangan kamu berobat dengan cara yang haram. Jadi memang Nabi sudah bilang. Berobat kamu. Tapi jangan dengan cara yang haram. Cara yang haram itu, yaitu yang disebutkan dalam surat jin ayat 6. Wa annahu hukana rijalu minal insi. Ya'udhu nabiri jalim minal jin. Fazaduhum rohako. Ada manusia yang minta tolong kepada jin. Dan itu malah menambah dosa. Jadi, ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit sih, besar perbedaannya. Kalau dokter, dia punya sertifikasi yang jelas. Koas, enggak boleh tanpa dokter seniornya memberikan obat memeriksa. Enggak boleh, koas tuh, Harus ada dokter senior. Orang yang lagi sekolah spesialis, enggak boleh memberikan obat kecuali dia harus menuliskan. Dan nanti, uh, apa? Apa? Uh, itunya pembimbingnya akan melihat apa yang dia kerjakan gitu tapi kalau uh, jadi jelas tapi kalau paranormal itu nggak jelas tidak ada apa ya susah sehingga kan itu yang kasus di yang saya tadi ceritakan yang satu jadi tumor yang satu hilang yang satu benar hamil Gitu. Jadi gimana maunya? <laughs> ya, jawabnya udah enggak konsentrasi. Ya, Ya. Iya, <laughs> silakan. Iya. Iya. Iya. Iya. Itu orang Sebelumnya Bapak sudah berobat? Sebelumnya sudah berobat Ya artinya sudah berobat ya ya. Ini ada beberapa kemungkinan Itu berobatnya udah lama Pas ditiup itu obat yang dulu yang menyembuhkan itu ya, Sebenarnya Bukan karena tiupan itu Ya gak percaya Itu Yang kalau analisa saya bukan karena tiupan itu Itu bapak kan sudah berobat Lama Karena udah proses-proses itu proses lama tuh pasti itu Wah, Pas obat itu tak kena yang berobat lama tuh. Itu jawabannya. Itu jawaban. Ya. Tapi ya tentu saja Pak, Bu, ya. Sebenarnya kita itu oleh Allah diberi kekuatan kalau tadi mukhalaf, kalau kita learning learning belajar-belajar bukan berarti itu teh semuanya dari Hiji. Kalau kita dengan pernafasan, ya, murni nih, murni. Bisa bisa orang tadinya menggigil gitu dengan pernapasan bisa itu gini gini orang jalan nih di sini di dinding ya itu sihir bukan bisa sihir bisa bukan ada yang karena sihir kalau orang sihir biasanya tidak belajar dulu diisi sok sana kumama diisi wah blus bisa naik ke luhur jin ta tapi ada orang yang berlatih ah berlatih itu tenaga dalam sebenarnya Sayang ininya pendek kalau ada masnya bisa ini. Ini dindingnya pendek nih ya. Jadi gimana ya saya juga. Pak ini Pak Bu ya. Ini bisa dilatih ya. orang ditutup mata. Anda enggak pernah latihan, tiba-tiba ditutup mata, lalu kata si gurunya, "Pak, Jin, jadi anda bisa tak tak tak lak lak padahal anda tidak pernah belajar karate, tidak pernah belajar kungfu, anda bisa jadi. Bisa, tadinya, tadinya anda tidak belajar, tapi bisa jad, jadi bisa. Jin, yakin ya sama Jin. Jin, catat. Tapi kalau memang anda belajar, ya, belajar itu kalau ditutup indra keenamnya bisa jalan tu. Mana nih, ya kan? Gitu. Ada yang punya sapu tangan nggak sini? <tuh> <tuh> <tuh> kan? Alih, pukul, jeger, dah tu saya. Tapi orang kan gitu. Tetap. Dia bisa jalan, dia bisa nyetir, kan gitu. Indra keenamnya yang jalan. Itu bisa dilatih. Saya setuju itu ada yang bisa dilatih. Bisa. Air ya, anggap ini air ya, gitu. Air dingin dengan tenaga dalam tetap dia jadi panas. Bisa. Saya percaya itu, ya. Kenapa? Secara fisik bisa terlatih. Jadi saya juga tidak menggeneralisir Oh, ada yang memang dengar ya asal ada sebuah proses ilmiah yang itu itu tiba-tiba ada orang yang dia tidak pernah belajar kungfu dia tidak pernah belajar karate tiba-tiba sini siapa ada yang mau kungfu nggak kungfu model apa ya Shaolin ataukah Cigondewa ha, Shaolin tap kasih <laughs> di pindahkan dia jinan mau pindah dia teh sedang kesurupan sebenarnya gitu nante dan jinan nggak tapi kalau anda memang latihan dari awal, bukan Jin asli ya mah anda asli, ya, gitu. Jadi saya catat ya, saya tidak mengeneralisir loh, saya tidak senait yang saudara-saudara bayangkan. <laughs> <Tanya> kaya, <laughs> ya, ya silakan. Ya, itu yang saya bilang. Ada salah itu ada guru besar di Unpad negur ke saya dia bilang am tu umatmu tu luruskan tu gitu kenapa Prof saya sudah kasih tahu dia itu ginjalnya bermasalah maka minumnya itu harus ditakar segini segini segini ya. datanglah ke satu tempat katanya dizikirkan kut, itu tesikut itu minum lok lok lok lok jelas dong karena jebol itu itunya apa ginjalnya gitu kalau kita yang sehat harus banyak minum Pak sehat tapi bagi orang yang ginjalnya sudah bermasalah yang tingkat kesehatannya berapa persen lagi itu justru minum pun ada dietnya nah itu sudah disebutkan duka oleh berapa ribu tuh rusak ginjal karena secara ilmiah mengatakan dia itu ginjal yang udah lemah diporsir gitu jadi sebenarnya lebih banyak yang zikir dimasukkan ke air itu sebenarnya sugesti bukan karena langsung sugesti aja sugesti kayak begini Anda sakit ya datang ke satu dokter tapi Anda lihatnya dokternya juga enggak begitu meyakinkan sugesti tersembuh-sembuh makanya ada istilah gini saya mah ke dokter itu teh cocok. Ya, cocok itu sugesti, sugesti. Jadi kalau saya melihat yang pakai zikir itu itu sugesti aja. Dan Anda tidak salah kalau misalnya gini, aduh ya, sakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Itu itu sugesti diri. Daripada sugestinya kayak cager, cager, cager sageur sageurna apa gitu. Ya tuh Kia sambil berbaring, subhanallah, la ilaha illallah. Ngapa Tapi kalau misalnya menyengaja, saudara-saudara, kumpul, mari berzikir biar zikir saudara-saudara masuk ke air ini. Gitu. Itu ya, kalau menurut saya sih kurang tepat ya. Dan Nabi juga soleh, enggak gitu-gitu banget nabi teh soleh tapi te, itu kitu-kitu teuing saudara-saudara saya mah lebih percaya ke nabi atuh ya, kan gitu. Nah, nabi tidak pernah melakukan itu. Tapi kalau misalnya berdoa untuk diri sendiri ya, anak kita sakit gitu kan hmm. diusapan. Sok sayang, gua papa diusapan. Subhanallah. La nah, ilaha illallah. Nah, itu enggak apa-apa. Kenapa? Sugesti gitu. Dengar ya, yang saya kritik adalah sok dikir semuanya simpen uh cai teh ya, eta. Jadi bahkan itu Disponsori oleh Aqua oh, Ades mau masuk Tapi Aqua lebih gede bayaran Oleh Aqua Jadi aku mau Aqua ya. Lalu Nah itu yang saya kurang sependapat Nabi pun tidak melakukan hal itu Tapi kalau anda bapak ibu Ya ke anak sendiri aja tiu sape zikir itu kan namanya mensuggesti itu it's okay why not apa masalahnya tapi kalau itu semacam ada satu kekuatan dimasukkan ke botol-botol nah itu yang sederhana aja saya tidak menemukan contoh dari nabi saya lebih cocok mengikuti dan menjadikan nabi sebagai panutan ya. nabi juga orang yang sangat soleh nggak gitu-gitu banget saudar-saudar, walaupun Maaf kalau ada yang tersinggung. Uh, ini adalah uh, wacana ilmiah. Anda boleh setuju, tidak setuju juga tidak apa-apa. Oke okay, kan? Kita boleh berbeda paham. Yang penting perbedaan itu harus didasari dengan cinta, jangan dengan kebencian. Gitu. Baju kita beda, ya. Merek kita beda bajunya, gitu. Uh, ya. Maka pendapat kita berbeda juga nggak masalah. Yang penting Anda semua punya punya hak untuk punya pendapat. Ya dan berbeda itu nggak masalah dan landasi perbedaan itu dengan kecintaan gitu. Jadi saya meyakininya gini pak, gitu pak. Tapi saya kalau ada yang begitu ya itu hak dia keyakinan dia gitu. Tapi saya dengan logika logika saya saya lebih cocok bicara seperti tadi. Gitu. Ya, wallohu alam biswas. Ya kita harus disiplin. Sekarang sudah jam satu kurang lima menit. Ya, gitu. Demikian Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ilaha illa Anta astagfiruka Wa atubu'ilaik Walhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh